Mitra bisnis, media Indonesia menulis, pekan lalu pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten menyegel masjid milik Jemaah Ahmadiyah untuk mencegah konflik dengan warga. Hal ini seiring dengan peraturan Gubernur Jawa Barat mengenai larangan aktivitas Ahmadiyah di wilayah Provinsi Banten. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Wahid Institut, Ahmad Sweidi. Pak Ahmad, apa komentar Anda? Saya kira kalau tanpa proses hukum itu saya kira bisa dikatakan melanggar ya. Tapi saya belum tahu konteks di Pandai Bilang seperti apa. Kalau itu tidak melalui proses hukum. Saya kira itu tidak benar Yang benar adalah diajukan ke pengadilan dulu Barulah pengadilan yang memerintahkan apa yang harus dilakukan Menurut saya begitu Kalau pemerintah langsung melakukan Menurut saya itu kurang benar gitu Jadi rasa aman itu artinya orang beribadah dengan damai bisa melakukan aktivitas keharian gitu ya Kalau itu mengakibatkan justru menulitkan Itu artinya tidak bisa hidup dengan damai Gitu. Saya berharap bahwa apapun yang terjadi, baik pemerintah maupun masyarakat, agar melalui proses hukum. Jadi nanti kalau melalui proses hukum, itu hakim yang akan menentukan apapun kebutuhan hakim, maka itulah yang mestinya harus ditaati. Gitu. Nah, tentu saja mereka dalam proses hukum perlu ada penjagaan ya, untuk menjamin rasa aman, baik bagi teman-teman Ahmadiyah maupun masyarakat secara umum. Saya kira begitu. Lalu bagaimana dengan peraturan gubernur Jawa Barat yang melarang aktivitas Ahmadiyah di wilayah Provinsi Banten, Pak? Bukan melarang aktivitas, tapi melarang menyampaikan kepada pihak lain, ya istilahnya berdakwah gitulah ya. Kalau itu hanya untuk diri sendiri, saya kira kok tidak ya, karena itu dijamin oleh undang-undang dan konstitusi gitu. Yang tidak boleh adalah saya kira menyampaikan apa yang mereka percayai dan apa yang mereka lakukan itu kepada pihak lain. Kalau mereka mempraktekan di dalam mereka sendiri, saya kira itu tidak bisa dilarang. Gitu. Demikian Ahmad Sweidi, saya Kiki Wijaya.